Assalamualaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin-hadirat jamaah, salat maghrib di Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh ya Allah. Dan mudah-mudahan rezeki kesehatan tersebut dapat kita jaga. Hingga kita dapat melaksanakan ibadah kewajiban kita kepada Allah Baik itu kewajiban semacam ibadah sholat Maupun kewajiban mencari ilmu Untuk memahami lebih dalam agamanya Allah SWT Mudah-mudahan dengan demikian kita telah dipanggil oleh Allah Kita dijadikan hamba-hamba yang diridui oleh Allah SWT juga mudah-mudahan dengan berkat kesehatan itu Ibadah kita semakin meningkat Sehingga kita berharap Semoga semua Amalan ibadah kita diterima Dan pahalanya diperkenalkan Allahumma Amin Bapak-bapak dan Ibu-Ibu kita, kita akan Melanjutkan pelajaran kita Pada Halaman ke-17 Dari kitab Misalnya Ahli Sunnah Wal Jemaah Karangan Harwati Sheikh Kiyahdi Hashim Asyari Yang mana Sebelum Puasa Kita Libur Kemudian hari ini kita mulai lagi Mudah-mudahan Apa yang dulu sudah kita Pelajari Masih tetap lekat Sekalipun sekian persen dari pelajaran Intinya bahwasannya Kitab Risalah Ahlu Sunna Wal Jamaah Karangan K. Haji Asyar Asyari Ini mengajak kita Untuk berpegang teguh Kepada ajaran Para ulama salaf Ahlu Sunna Wal Jamaah Di dalam kaidah Tauhid untuk mengikuti Ajaran Imam Asyari Dan Imam Maturiti Sedangkan di dalam fiqih, baik itu fiqih ibadah maupun fiqih mu'amalah Mu'amalah itu fiqih kemasyarakatan Kita sebagai umat Islam di Indonesia mengikuti ajaran mengikuti matlam Imam Syafi'i R.A. Sekalipun demikian kita tetap menerima pendapat-pendapat dari tiga imam yang lain yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini salah satu ulama kita, tapi di Indonesia kita lebih mengutamakan pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Adapun di dalam masalah tasawuf atau berakhlak entah itu tata cara beribadah kepada Allah atau tata cara beribadah kepada sesama manusia. Baik sesama manusia itu misalnya antara uh, warga kampung se yang seusia, seirama. Atau juga antara anak dengan orang tuanya. Antara murid dengan gurunya dan lain sebagainya. Kita mengikuti ajarannya Imam Junet al-Bahdadi. Yang mana beliau itu adalah peletak dasar ilmu tasawuf yang dibingkai dengan ilmu syari'at. Artinya ilmu tasawruf yang tidak keluar dari ilmu syari'at. Dan juga kita mengikuti ajarannya Imam Ghazali. Yurda, di Allah Dan juga mengikuti ajarannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan juga mengikuti imam-imam yang lain termasuk juga seperti Syekh Abdul Qadir Jailani beliau kita ikuti kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang masuk ke Indonesia yaitu ajarannya para Wali Songo kemudian dilanjut dengan ulama-ulama yang mengikuti ajaran para Wali Songo hingga pada masa zamannya Kiai Hasyim Asy'ari masih hidup Beliau berjuang dengan kawan-kawannya Ki Wahab Sulong dan yang lain sebagainya maka mereka-mereka inilah yang sejatinya mengajarkan bagi kita untuk melestarikan ajaran para ulama salaf terdahulu dan tidak beralih dari ajaran para ulama salaf tersebut intinya buku ini demikian nah, mudah-mudahan apa yang kita baca dalam buku ini bisa Menjadikan diri kita selamat Di dalam menampakkan hidup Baik di diri wa dunia wa al akhirun Amin Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Malam hari ini kita membaca Fasal baru Faslul Fasal Fi luzumil ihtiyati Di dalam Kewajiban untuk Berhati-hati wa akhidid din dalam mempelajari agama wa akhdil ilmi serta mempelajari ilmu agama wal dan berhati-hati an ahli bidah terhadap fitnahnya ahli bidah bidah di sini yang dimaksud ala bid'ul dalalah Bukan bid'ah yang dituduhkan kepada kita-kita oleh kaum wahabi, bukan itu. Tapi bid'ah yang benar-benar bertentangan dengan syariat. Nah, kalau bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, alias bid'ah yang baik, namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik memang secara lafzi atau tekstual tidak ada tuntunannya baik Al-Qur'an maupun hadis secara tekstual. Namun kontekstualnya alias maknawinya ada tuntunannya baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Ini bukan fitah yang dimaksud. Contohnya orang tahlilan membaca doa kepada atau untuk para mayit itu enggak ada dalil Al-Qur'an maupun hadis yang langsung perintah kepada masyarakat yang artinya misalnya hai hey umat Islam kalian buatlah tahlil untuk mayitmu enggak ada. Ya itu tekstualnya enggak ada. Tapi kontekstualnya, maknawinya ada. Apa itu? Nabi bersabda, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Artinya yasinan itu mayat, menurut bahasa Jawa, Indonesia, islami namanya tahlilah mungkin gitu Ya jadi ada dasarnya Sedangkan ini di disini, unfitnati ahlul bid'ah adalah fitnanya ahlul bid'ah Bukan yang tadi itu, tapi bid'ah yang memang, memang bertentangan dengan syariat islam Contohnya misalnya, kita dilarang di dalam masalah agama itu Mencampur adukkan ajaran agama Allah berfirman Lagum di nukum Bagimu agamamu Dan bagiku adalah agamaku Itu kalau kita bersimbungan dengan Orang-orang non muslim Kalau di Indonesia baik itu orang buddha Orang hindu Orang nasrani Orang penghujud dan lain sebagainya Itu kita katakan lagum di nukum Wali bagimu adalah agamamu sedangkan bagiku adalah agamaku. Kamu urusanmu sendiri, aku urusanku sendiri. Jangan dicampur. Kita sekarang ngaji di masjid mengundang biksu misalnya. Ah ini jelas bik ah dolalah. Ini yang dilarang oleh kiai-kiai Syam Asy'ari. Ya. Wal munafiqin. dan juga Indar, hati-hati atau larangan jangan sampai terkena fitnahnya, terpengaruh fitnahnya alil bid'ah Atau orang-orang munafik Apa itu orang-orang munafik? Yaitu fitnahnya orang-orang yang menampakkan kebaikan secara gohir Tapi hatinya penuh dengan kebusukan nah, ini. Yang ditampakkan di gohirnya dengan dalam hatinya tidak sama Ya, gohirnya kayak ya ya oh memperduangkan atau mengamalkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu SWT kata orang Jawa kaya iya ya, tapi sebenarnya dia mempunyai dendam yang besar kepada umat Islam kepada Islam itu sendiri seperti konon yang dilakukan oleh salah seorang tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Sabah sedangkan Abdullah bin Sabah itu di saat zaman antara peralian, zaman Sina Uthman Terhadap pemerintahan Sayyidina Ali. Tadalah wafatnya Sayyidina Ali Ahmad bin Afad. Itu muncul seorang Yahudi yang pura-pura kasih -pura Islam namanya Abdullah bin Sabah. yang menampakkan cintra kepada keluarga nabi atau ahli baik nabi. Padahal niat merusak dari dalam. Sehingga mereka atau Abdullah bin Sabah menciptakan satu aliran yang mengagung-agungkan bahkan sampai mengkultuskan dewa dari semestinya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rabiul Ghudhara. Akhirnya ajaran itu dikatakan Rafidho atau juga masyhur dikatakan ajaran Syiah, Syiah imamiah khususnya. Nah, ini pura-pura masuk Islam hakikatnya ingin merusak Islam dari dalam. Ini kita harus inzar, berhati-hati terhadap pengaruh-pengaruh tajam -pengaruh itu walaihimmatil mubalin atau juga aima toko-toko masyarakat tapi mubalin menyesatkan jadi dia sudah kadung di apa ya sudah kadung dipanggil toko masyarakat atau bahkan juga kalau di Indonesia ya, barangkali dipanggil kiai barangkali ya atau ustad ya. tapi justru akidahnya itu menyebabkan umat Islam ini melenceng dari akidahnya. Saya kemarin membaca tulisan ya, kalau dikatakan tokoh Islam ya tokoh Islam karena dia terkenal di kalangan umat Islam, bahkan se-Indonesia, di luar negeri pun juga terkenal. Namanya Ulil Absar Abdallah. Terkenal. Ya. Namanya tokoh Islam, namanya juga terkenal. Tokoh itu kan sesuatu yang orang yang terkenal ya. Misalnya Tokoh di dalam dunia Apa ya Dangdut barangkali gitu ya, ya Mesti ada tokohnya kan ya Siapa antara lain tokohnya ya, Bang Romai Rama Misalnya ya Kalau dulu ada Elvi Sukaisi barangkali gitu ya Saya masih, masih kecil dulu tahu ya Ini Namanya tokoh Lepas itu suatu hal yang boleh atau tidak Terhadap urusan syariat Tapi namanya tokoh adalah Seorang figur yang dikenal oleh Masyarakat luas namanya tokoh. Nah ini juga namanya Ulil Abshar Abdallah. Dia menulis di dalam akun pribadinya, akun itu dunia maya ya. Seperti Twitter, atau Facebook, atau Whatsapp, dan lain sebagainya. Ya. Itu menulis demikian. Intinya ya, kata dia, kata Ulil Abshar Abdallah. Saya heran, kenapa orang-orang kepada alergi terhadap minuman keras? kata dia, minuman keras itu arak kenapa orang-orang kok alergi terhadap arak atau minuman keras kata dia ini. terus dia mengatakan sebenarnya menyikapi arak atau minuman keras, bir itu sama dengan menyikapi rokok kalau yang mau ngerokok ya silakan rokok, yang gak mau ya silakan gak rokok demikian juga terhadap urusan bir bintang atau arak atau minuman keras. Yang mau minum ya terserah minum. Yang tidak mau ya terserah enggak apa-apa. Wong -apa. gitu boleh-boleh saja. Ini kan namanya toko yang dikatakan wal aimmatil mudhillin, toko yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena khamar itu sendiri hukumnya haram secara mutlak. Namanya seluruh umat Islam di dunia ini tahu kalau Komer alias arak atau bir yang memabukkan itu hukumnya haram. Kok dia mengatakan ya terserahlah yang mau minum-minum yang nggak mau minum terserah. Ini namanya fitnah. Yang susah lagi ulin abzar abdalah ini mengatasnamakan sebagai tokoh NU yang dia melanggar apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyi Hary. Ya, nah, ini kita perlu kembali kepada. Buku-buku yang diajarkan oleh uh, pendiri NU NO, yaitu Kiai Hasyim Ashari, Rodi Yonno Taala. Saya lanjutkan. Yalzamu ikhtiyat fi aqidil ilmi. Yalzamu hendaklah atau wajib al-ikhtiyat berhati-hati fi aqidil ilmi di dalam mempelajari ilmu agama. Fala yak hulu anwairi ahlihi maka janganlah mengambil dari selain ahlinya. Itu ahli ilmu adalah ulama yang benar-benar uh, ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah subhanahu wa taala ada ayat Innama ya sholihah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut Kepada Allah itu adalah para nah, ya Kalau sudah terang-terangan Menghalalkan apa yang diharamkan Oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya Khomer itu sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Kemudian Dianggap main-main Disikapi dengan Main-main Yang mau minum khomer, terserah minum khomer Yang gak mau juga terserah Ini namanya tidak takut kepada Allah Subhanahu Jelas dia bukan ulama yang demikian ini, ya. Tapi seorang ulama adalah yang takut kepada Allah dan Rasulnya, atau takut kepada syariat Islam melanggarnya yang takut maksudnya. Kalaupun misalnya suatu saat dia melanggar, ada orang yang melanggar dia langsung bertobat kepada Allah karena merasa takut berdoa itu semestinya. Tapi kalau ulil abzar adalah justru bangga melanggar syariat, menghalalkan. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ini bangga dan disebarkan Di internet Buktinya dia di Jakarta, saya di Singosari Saya tahu, kenapa? Karena dia sengaja mengatakan Boleh-boleh saja yang mau minum homer Atau minum bir atau minum apa Air keras Minuman keras, itu boleh terserah Yang tidak mau minum juga terserah Buktinya kita yang di sini tahu ya. Dari mulut ke mulut Kalau saya dapat tulisannya Ini kan berarti dia dengan sengaja penuh dengan rasa bangga menampakkan pelanggarannya kepada Allah Subhanahu Wataala Naudzubillahimin Malik Rawi Ibn Asyakir diruapkan oleh Imam Ibn Asyakir Anil Imam Malik dari Imam Malik Radhiyallahu Taala Anhu beliau mengatakan Latah milul ilma an ahli bidah janganlah engkau mengkil atau mengambil atau membawa ilmu dari ahlul bidah. Siapa ahlul bidah? Adalah orang-orang yang terang-terangan melawan syariat Islam. Kalau di sini tadi contohnya yang ulil afsar Abdallah itu ahlul bidah. Eh, kita Bid menghalalkan Homer alias minuman keras. Jangan ambil ilmu darinya. Wa la Amanlah yukrofu bin tolam Dan jangan mempelajari atau mengambil Atau menugel dari orang yang tidak diketahui Di mana tempat belajarnya Dia tidak diketahui di mana tempat belajarnya Tiba-tiba orang ini muncul Tidak tahu backgroundnya Background pendidikan maksudnya Tiba-tiba dia ini muncul Kemudian dia menyatakan ini dan itu karena yang demikian rawan terjadi atau rawan menjadi aliran se karena tidak tahu dasarnya ya jangan mengambil semacam itu kata siapa kata Imam Malik al Jau'ala anhu wala aman yagrib fi hadithinas wala dan janganlah mengambil aman dari orang yang yagribu berbohong fi hadithinas dalam pembicaraan dengan orang-orang pada umumnya orang suka bohong itu. Orang suka bohong. Dia pergi ke Malang ditanya dari mana Mas? Oh saya nggak kemana-mana padahal dari Malang ya. Dari Kelawang dari mana? Oh saya baru saja dari Kelampok padahal dia dari Kelawang. Ya pembicara pembicaraan biasa itu tapi dia ahli berbohong. Itu kalian jangan mengambil ilmu darinya ya. Kalau orang suka berbohong. Kenapa kata Imam Malik wa in kana la fi hadis Rasulullah sallallahu sekalipun dia ini tidak berbohong di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mengkhawatirkan terjerumus kepada kebohongan ya, jadi jangan sampai mengambil riwayat dari tokoh yang suka bohong maksudnya demikian demiannya Konon diriwayatkan ada seorang ahlul ilm itu ingin mengambil riwayat hadis. Maaf saya kalau tidak salah karena ini saya buatnya sudah lama. Kalau tidak salah Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala. Kalau nanti saya ingat bisa saya rawat Seorang ulama alul hadith ada seorang ulama alul hadith yang akan meriwayatkan sebuah hadis. Sebuah hadis hadisnya tidak panjang. Hadis tidak panjang itu ya banyak. Contoh hadis tidak panjang adalah atau huru sya' iman. Nabi bersabda atau huru sya' iman bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu hadis nabi. Tapi kalau an-na-do'fatuh minal iman Itu kata mutiara Kata mutiara yang diambil dari hadis Tapi yang asli hadis adalah At-tahuruh syatrul iman Kebersihan itu sebagian daripada iman Ini imam ini mendengarkan Mendengarkan di negara lain Jadi kalau saya gambarkan Sang imam ini ada di Indonesia Ada imam hadis lain yang ada di Malaysia Kemudian sang imam ini ingin mendapatkan hadis yang pendek, sebut saja atau huru sya' imam. Maka berangkatlah sang imam ini ke Malaysia karena mendengarkan di sana ada seorang perawi hadis yang hadis itu dibutuhkan yaitu apa tadi atau huru sya' imam. Sebut saja demikian. Sesampai di Malaysia, ringkas cerita beliau. Saat itu naik ontak jalan-perjalanan jauh. Atau kalau tidak ke Malaysia karena nah, susah ya. Karena di Malaysia kan ada nyebrang laut ya. Saya gambarkan saja misalnya di Jakarta gitu aja ya. Sampai itu. Di Jakarta. Dari Malang di Jakarta naik ontak. Perjalanan jauh. Satu bulan, dua bulan sampai-sampai. Setelah di depan rumah dari perawi hadis tadi yang akan diambil periwayatnya ternyata sang perawi ini juga mempunyai seekor kuda di halaman rumahnya di depan halaman rumahnya kudanya itu lepas jadi sang perawi hadis yang di kota lain itu lepas kudanya maka si pemilik kuda atau sang perawi hadis itu mengambil rumput Setelah digenggam rumput itu, kemudian dia kasihkan di kudanya, ya pura-pura dikasihkan gitu. Kalau orang kita dengan suara, gitu barangkali ya, ya orang kita ya. Agar kudanya ini ikut dan masuk ke kandangnya lagi. Akhirnya kuda tersebut didekati dan berjalan-berjalan mengikuti -berjalan dari sang prawihadir, pemilik rumahnya Sibbulbet. Sampailah si kuda masuk ke kandang kuda. Kemudian kandang tersebut ditutup di konti. Masalahnya rumput yang ada di tangannya itu tidak diberikan kuda. Tapi dimasukkan ke keranjang aslinya. Sehingga kudanya tadi tidak jadi diberi makan. Maka imam yang akan meriwayatkan hadis soh ini. Balik tak jadi meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan kalau kepada kuda aja berbohong, gimana kepada hadis Nabi? Saya khawatir nanti hadis Nabi dibohongkan oleh orang. Ini padahal ini kan umum ya, kuda. Kalau dimikkan lawang kuda, tak bisa berpikir aja kan, gitu. Tak punya akal saja dibohongi kan, tak apa-apa kan, gitu ya. Mungkin tujuannya demikian. Artinya tak punya perasaan apa apa tapi saking hati hatinya Muhaddis yang ahli mengumpulkan juzoh itu tidak mau meriwayatkan dari orang yang berbohong terhadap kuda apalagi berbohong kepada sesama manusia itu akhlak akhlak tata cara apa meriwayatkan hadis yang muhammad saw dan juga tata cara mencari ilmu jadi hati hati betulnya itu ajaran ulama terdahulu karena itu para ulama terdahulu itu ilmunya barokah cara belajarnya itu bagus menerima dari sumber yang bagus sehingga berbarokah, tidak asal-asalan cara mencarinya barokah mencari guru yang barokah estafet-estafet ajaran ulama para para ulama zaman dahulu bisa dirasakan oleh orang-orang se. Kitabnya Imam Nawawi misalnya Sebut saja Al-Alqar Sebut saja Riyadu Sholehin Dan lain sebagainya ya. Karangannya Imam Bukhari Sebut saja Sahih Bukhari Karangannya Imam uh, Karangannya Imam Abu Hamid Al-Ghazali Sebut saja kitab Ehya Ulamuddin Itu ratusan tahun Ratusan tahun ilmunya Masih bisa manfaat sampai detik ini Kenapa? Karena Tata cara para imam itu belajar itu bisa dengan akhlak yang baik, menghormati ilmu yang baik, mencari guru yang benar, tidak asal-asalan. Ya dah, akhlak sopan santun dipergunakan, luar biasa. Takut, takut salah, takut ini. Akhirnya ilmunya barokah, ilmunya barokah. Itulah salah satu yang diajarkan oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Ash ari radhiyallahu ta'ala anhu wala amman yakzib fi haditsin nas wa in kana la yakzib fi hadits rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali mengambil ilmu dari orang yang suka berbohong kepada orang lain sekalipun di dalam hadits nabi dia tidak berbohong tapi rawan untuk grihu ya itu siapa tata cara mencari el Warawa Ibn Sirin Diruatkan oleh Imam Ibn Sirin Rahimahullah Beliau mengatakan Hadha al-ilma Ilmu ini adalah agama Fandhuru Maka lihatlah aman takhudu Nadinakum Telitilah Dari siapa engkau mengambil Agamamu itu Jangan agama asal asalan mengambilnya Tapi agama itu ada harus Ada sumber sumber yang estafet dari satu orang ke orang lainnya ke guru lainnya estafet ya misalnya saya gambarkan saya punya guru guru saya punya gurunya lagi guru saya yang kakek gurunya punya guru punya guru terus estafet musalsal sampai kepada para tabiin sampai kepada para sahabat dan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang demikian insyaallah ilmu nya baru Rawi Ad-Dailami diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu marfuan sebagai hadis marfu yaitu hadis yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ilmu dinur ilmu itu adalah agama kita belajar hari ini belajar ilmu agama ilmu tata cara yang bagus ini termasuk kita belajar agama ya, ilmu Wa salatu dinun juga salat ini adalah urusan agama. Fadhuru karena itu telitilah amanta khudu hadal ilma dari siapa engkau mengambil ilmu ini jangan asal ya biar tidak salah. Wa kaifa tusalluna Dihisolah dan bagaimana caranya engkau solat dan terhadap solat-solat yang diperlukan oleh Allah Subhanahuwataala belajarnya juga harus benar pada siapa. Fa'inna kumtus aluna yomar kiamah. Karena kalian itu kelak hari gemar ditanya oleh Allah Subhanahuwataala, kamu ngambil ilmu dari mana? Salah atau bener? Kamu belajar solat dari mana? Salah atau bener? Kalau salah, ya sudah Akan disiksa oleh Allah semua Karena Nabi SAW bersabda Selu kamar rohai tukuni Solatlah kamu Persis seperti aku solat Kata Nabi Siapa yang tahu Tata cara Nabi solat ada Adalah para sahabat Itu sahabat beliau Sahabat beliau Mencontohkan kepada murid-muridnya Yaitu para tabi'id Maka para tabiin mengikuti tata cara sholatnya para sahabat. Kemudian muridnya tabiin namanya tabu tabiin, pengikut tabiin. Mencontoh gurunya. Demikian seterusnya para ulama terdahulu mencontoh gurunya, gurunya, gurunya. Kemudian pada akhirnya kita mendapatkan guru-guru yang mencontoh gurunya. Yang mana... Tata cara gurunya itu kita ambil dan kita sholat mengikuti tata cara yang diajarkan oleh di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara esha. Jangan kemudian bikin-bikin sendiri. Wah aku suka sholat yang model lain aja. Bosan lihat sholat-sholatnya orang-orang sudah terlalu banyak. Ini. Ya dulu kan ada ada orang sholat Dengan tata cara yang lain yaitu pakai diterjemahkan. Misalnya saja misalnya. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, apa Nabi pernah salat diterjemahkan gitu? Ya nda. Ya. Kenapa? Katanya alasannya biar faham isi salatnya. Duh. Kalau mau faham isi surat ya bukan dalam ibadah solat yang di luar nah, nabi itu mengajarkan pelajaran mengenal tata cara solat itu ya di luar solat namanya juga tata cara solat namanya teori prakteknya mengikuti nabi kita belajar kitab VK urusan solat di mana apa waktu solat belajar VK ya tidak itu di luar waktu solat kita belajar ilmu VK tata cara solat untuk solatnya mengikuti guru-guru kita oh begitu tata cara solatnya Oh menghadap kiplat, oh pakai takbir, namanya ilmu yang melihat dengan In ini -in -in -in -in -in. itu maksudnya. Jangan ya. terlalu dan jangan meriwayatkan hadis, ilah kecuali aman dari orang tahak kokotah dia tuh telah tahak kokot benar atau terakui. Ahli itu hukahliannya di dalam bab itu. maksudnya kalau kita belajar kitab sholat ya harus tahu yang mengajar ini ahli sholat, ahli tahu tata caranya. Tatkala kita belajar zakat ya kita tahu bahwa orang itu guru itu memahami betul tata cara zakat, ya dan lain sebagainya. Mau manasik haji jangan asal ustadz, belum tentu semua asal ustadz itu belum tentu semua ustadz mengetahui tata cara ibadah. Haji kalau belum haji kadang-kadang repot ini yang kerangka ya. Maka carilah ustadz yang benar-benar mengerti manasik haji dan tahu melakukannya karena sama orang haji itu persis seperti orang sholat harus tahu dulu misalnya misalnya, oh sa'i itu kalau orang yang pernah haji bisa memperkirakan sa'i itu perjalanan perjalanan ya kurang lebih satu kilo lah dari sofa ke marwah. Kalau orang belum pernah haji Ngarang-ngarang sendiri Oh sahih itu yang lima kilo lah Akhirnya orang tidak mau haji Dulu ada Ada riwayat atau cerita Ini Saya katakan kawan saya Tapi lebih tua Usianya lebih tua Kasihan, Ini warga Madura kebetulan ini. Begitu haji Dia salah paham. Orang kalau tawaf Di mana Orang tawaf di Ka'bah Itu kan tiga oh, Maaf Orang yang shofah di Ka'bah itu kan tujuh putaran, ya dah, putaran itu dari pojok satu sampai ke pojok yang dia berangkat namanya satu kan gitu kan ya, sampai tujuh kali. Begitu sainya dia hitung sama. Jadi sofa ke marwah ke sofa lagi satu, sofa marwah sofa lagi satu. Berarti itu bukan tujuh kali, 14 kali. Padahal orangnya agak tua ini ya, orangnya agak tua itu teman-teman ya saya dan kawan-kawan sudah selesai sudah kita tunggu orangnya kok belum selesai pak iya masih dapat separuh kita sudah selesai yang itu dapat separuh maklum yang itu kalau kita menghitungnya kan dari sofa ke marwa itu satu dari marwa ke sofa dua dari sofa lagi ke marwa tiga kan gitu kan ya dianda ya, dari sofa ke marwa balik ke sofa satu jadi kita sudah selesai. Kita tanya dia. Lupa? Oh, belum selesai. Saya baru dapat separuh. kasihan. Ini karena apa? Sudah pernah haji saja salah. Apalagi merahkan belum pernah haji. Ini kadang-kadang juga kasihan. ya. Maka tariklah yang sudah ahlinya. Di dalam hal-hal semacam. Apa yang kita butuhkan. Itu maksudnya. Jelas ya. Bi an yakuna minal udul. Al-sikoti al-mudkini. Sekira ulama atau orang yang dijadikan guru itu Atau kalau hadis ya, perawi hadis itu Min al termasuk orang-orang yang adil Azrikot terpercaya Al-mudkinin istiqomah di dalam agamanya Apa itu adil? Adil adalah orang yang tidak banyak melanggar syariat Itu adil namanya ya Orang yang di dalam kemasyarakatannya itu baik, akhlaknya baik. Ada orang misalnya alim, orang ada orang alim, tapi akhlaknya tidak baik. Misalnya menurut para ulama ini, ada orang alim, tapi kalau makan itu di jalan, di jalan-jalan makan dengan berdiri, misalnya ya, jalan-jalan itu menghilangi keadilan. Itu kalau ulama-ulama terdahulu nggak diterima periyaitanya. Atau misalnya seorang alim apa ya suka siul-siul, bersiul di pasar, tidu-tiwut misalnya di pasar gitu ya. Mana lari-lari siul-siul, nyanyi-nyanyi misalnya kalau orang Jawa ya, nyanyinya -nyanyi siul-siul-siul gitu. Itu enggak diterima priwayatannya. Jadi akhlak ini menentukan, itu namanya keadilan, adil dalam riwayat. Bukan adil itu kalau digambarkan maaf-maaf gampangnya itu kalau ada orang punya istri dua adil misalnya. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ini ya, Adil dalam pernikahan Bukan itu maksudnya Tapi ini adil dalam periwetan adalah Orang tersebut tidak banyak berbuat salah Akhlaknya bagus Terus sikap Diterima oleh masyarakat Bukan orang yang dibenci Karena perilakunya tidak baik Ada orang yang Suka apa ya Suka ngata-ngatain orang tanpa dasar Ya tidak kalau orang Jawa ngomongnya meso-meso Orang suka meso, kotor-omong kotor Ini tidak diterima periwetannya Ya, karena ada orang Orang ini pinter, alim Pinter baca kitab, bagus Tapi dia suka meso Omong jorok, ini tidak diterima Periwetannya Eh, ya. terus orang yang suka Berbuat makro, apalagi harum Berbuat makro yang terus-terus Ini juga kalau menurut ulama-ulama Terdahulu, tidak diterima Periwetannya Luar biasa ulama-ulama terdahulu Karena itu ilmunya menjadi barokah Ilmu yang ditulis 500 tahun terdahulu Sampai sekarang masih bisa dibaca Itu namanya ilmu yang barokah Itulah ajaran para ulama terdahulu Jadi begini Kalau kita jadi murid Murid itu talib ya, Atau orang yang mencari ilmu agama Maka pasang akhlak yang baik Agar ilmu kita ini barokah Kalau kita menjadi seorang guru Sebagai panutan juga kita pasang akhlak yang baik. Jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Ya. Dikatakan oleh Nabi saw, kullu bani Adam khotouh, wahai ro khotoin atau Setiap bani Adam, anak manusia ini khotouh. Dia ini rawan untuk berbuat salah. Wahai ro khotoin, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu. Tawabun adalah orang yang mau bertobat. Jadi kalau kita baik murid maupun syekh atau ustaz atau guru syekh ya, murid atau syekh, tak suatu saat kita berbuat Maksiat, melanggar syariat Allah begitu ingat atau diingatkan langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka orang-orang demikian ini orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wataala. Tapi kadang ada. Toko-toko sudah salah atau juga masyarakat sudah salah di dalam langkah melawan syariat diingatkan sombong apa itu sombong batorul hak melawan hal yang hak undak saya tidak demikian itu kan urusan saya naudzubillah min makanya kita menjadi talibul ilmi atau orang mencari ilmu atau orang yang memiliki ilmu harus berakhlak yang mulia harus menjaga kesucian santun yang baik agar apa ilmu kita barokah mengikuti ajaran para ulama terdahulu. Saya lanjutkan Waro Muslimun diriwetkan oleh Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahihnya. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Saya qulu akan terjadi fi akhir ummati pada akhir umatku" Sekarang ini sudah akhir umatnya Nabi ya. Sudah berapa tahun? ratusan tahun ya Nabi wafat. Fi akhir umat pada akhir umatku ku orang-orang Yuhad Mengajak kamu bicara Alias penceramai kalian Malam tasna'u Antum wala aba'ukum yaitu tema yang tidak pernah dibahas oleh kalian khidmat islam wala dan juga ayah-ayah atau orang tua kalian tidak pernah membahasnya artinya ilmu yang tidak pernah dikenal di dalam islam kalau orang jawa sekarang tidak kata, ilmu, otak, hati, matuh maka tidaklah kalian berjaga terhadap diri kalian dan berhati-hati terhadap mereka itu artinya seperti tadi itu saya contohkan gimana seorang ulil absor abdallah mengajarkan kalau mau minum homer ya minum saja yang tidak mau ya sudah gak usah minum ini kan namanya bertentangan dengan syariat yang kita pelajari sejak zaman dahulu kala orang-orang tua kita mengatakan homer hukumnya haram. ini terjadi di zaman sekarang Wa sahih Muslim aidan dalam sahih Muslim juga anna Abu Hurairah bahwasanya saidna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu atau yaqulu berkata qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi akan terjadi fi akhir zaman pada akhir zaman itu tajalun tajal tajal ini Dajjal-Dajjal Junior ya Bukan Dajjal yang senior yang asli Sebagaimana disebutkan Akan datang seorang Dajjal Tapi ini Dajjalun atau dalam bahasa lain ada Jila Dajjal-Dajjal Junior Sebelum keluar Dajjal yang raksasa Atau yang Al-Ghubroh Itu yang raksasa itu Maka akan muncul Dajjal-Dajjal Junior Kenapa Yaitu para pembohong-pembohong agama seperti yang bisa saya contohkan, ya tunakum mereka akan membawakan kepada kalian minal ahadis dari hadis-hadis bimalang tasmau antum dengan hadis yang belum pernah kalian dengarkan, walla ahuum dan juga tidak pernah didengar oleh ayah-ayah kalian atau orang tua kalian, Fa iyahum wa iyaum wa iyaum. Jadilah kalian berhati-hati terhadap diri kalian sendiri, jangan terpengaruh. Wahaiyahum dan jangan mengikuti mereka atau hati-hati terhadap mereka. Layyuhilunaum, jangan sampai orang-orang itu dajal-dajal junior itu menceroboskan kalian, walayyahu nukum, dan jangan sampai mereka memfitnah kalian, alias menjadikan kalian terfitnah di dalam urusan akhirat. Mengikuti pendapat-pendapat yang tidak benar Tidak ada dasarnya Bahkan bertentangan dengan syariat ini sangat bahag Ya sekarang zamannya lah Orang-orang semacam itu umumnya adalah Orang-orang yang mengikuti aliran-aliran sesat Seperti aliran liberalisme Atau gampangnya Kalau di tubuh NU ada namanya Jaringan Islam Liberal Kalau di tubuh Muhammadiyah ada namanya Jiimm Jaringan Islam Muda Muhammadiyah itu juga pemikirannya liberal, ya, pemikirannya sangat liberal. Ini yang suka merubah-ubah uh, agama Islam. Agama sudah kita fahami bahwasanya contoh satu orang menikah, orang wanita Muslimah menikah dengan non-Muslim, dengan orang kafir apapun agamanya kan haram menurut kita yang sudah mempelajari syariat Islam. Sekarang hukum itu di apa? -utek katanya orang di utek-utek sama orang-orang semua sarji, apakan? Dicoba, diungkrek-ungkrek apa ya? Di ha? Di dikritisi hukum haramnya orang wanita muslimah menikah dengan non-muslim seperti Contoh penyanyi-penyanyi atau bintang film bintang film itu, siapa yang barusan ini ah, yang udah masuk Kristen? Asmiranda ya. Seperti Asmiranda waktu masih Muslimah kawin dengan siapa itu? Laris belum pasti. Siapa? Fano kalau tidak salah gitu ya. Pokoknya ada itu ya. Di TV kan ada, di koran ada itu ya. Ya semacam itulah. Wah ini kemudian dicarikan jalan. Kata orang-orang liberal ini Gak apa-apa menikah Campur itu gak apa-apa Muslimah dengan non-muslim yang penting Sama-sama suka, sama-sama menjaga agamanya masing-masing Boleh-boleh saja Padahal menurut syariat Islam Pendapat para ulama terdahulu Dalam Al-Quran pun sudah disebutkan Bahwa wanita-wanita muslimah haram dengan haram menikah dengan lelaki musyrik Atau non-muslim harom, ini copak diungkit, dikritik, dibahas sampai jelimet-jelimet, lemong cewek, udak-udak gitu ya. ini demikian luar biasa, maka mereka akhirnya membuat fatwa seperti hadis hadis nabi pada hakikatnya kalian dulu tidak pernah dengar kayak gini sekarang kalian sudah menjadi dengar. siapa mereka itu? kata hadis, -hadis nabi tadi. Mereka itu adalah dajalu, dajjal dajal junior yang suka apa namanya mempermaikan syariat Islam. Ya, saya baca ada juga istrinya toko. Saya katakan toko. Toko Islam namanya Jalul Rahmat. Profesor, doktor Jalul Rahmat. itu namanya terkenal di Indonesia. Ya, dah namanya toko. Istrinya itu apa ya lupa retina sudah namanya istrinya namanya retina itu menulis dalam uh, akun twitternya itu menulis begini dia ini suaminya penganut syiah pengkultus Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia menulis si retina ini istrinya Jauzan Rahmat yang mengatakan kita mempunyai tuhan yang menurunkan wahyu kepada Sayyidina Ali kalau ada Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad bin Abdullah, maka itu bukan Tuhan kita. Berarti ada ya, sama dengan kita agamanya. Nah, Lain-lain diajarkan pada umat Islam zaman sekarang, Naudzubillahimin dalih orang-orang Syiah semacam itu. Baiklah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, karena juga waktu sudah. Uh, APEC semoga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diselamatkan dan menjadi orang-orang yang benar benar pemeluk Islam yang sehat di dalam berakidah, benar di dalam ilmu dan amal ibadah Allahumma amin dan mengikuti ajaran para ulama salaf terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماحل والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقامه وب... وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره عظيم اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في اعمارنا وباركنا في بيوتنا وباركنا في ازواجنا وباركنا في اولادنا وباركنا في ذريتنا وبارك لنا في علومنا wabarakana fi afhamina wabarakana fi azkana wabarakana fi abwalina wabarakana fi majalisiina wabarakana fi maahidina wabarakana fi masajidina wabarakana fi harakatina wabarakana fi sakanatina Ya Rabbil Alamin, wa ya akhiran nasirin, irahmatika ya Rabbil Alamin, Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirat hasanah, wa kina ala binan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabi, wa ala alihi wa sallam, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi Rabbil Alamin, hadha, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.